Allah Bismillahirrahmanirrahim. Nih kita coba belajar teman-teman Belajar untuk menerapkannya terutama kepada orang tua Lalu kepada pasangan pa Kepada pasangan ini terutama istri ke suami Baru suami kepada istri Karena setelah orang tua Suami itu posisinya sakral bagi istri Sakral banget setelah orang tua ya Artinya setelah dia menikah Maka posisi ayah ibunya itu digantikan oleh suami Sampai Nabi bilang kalau seandainya seorang perempuan boleh disuruh bersujud Maka Nabi akan nyuruh dia bersujud kepada suami Tapi kan gak boleh sujud, sujud kepada makhluk Nah, Kepada pasangan, kepada bahkan kepada anak Terus juga kepada tetangga Nah ini juga susah nih, hesek nih kalau ke tetangga nih Ada tetangga yang suka iseng, yang sering usil Gimana cara kita woles Kadang-kadang kita Sekedar gak dibales Sapaan kita aja Udah gak bisa wales uh, Punten Orangnya gak bilang mangga Udah Atau Kita lagi duduk Orang lewat Gak ngepuntenin Itu juga kadang-kadang kita Emosional kan Kita duduk nih Orang lewat Gak ada punten-puntennya Jalan aja Wah bisa emosi Kenapa sih kita terlalu mudah Disulut emosinya Dan ini akan membuat Bukan hanya kita pribadi Bangsa kita tuh susah banget Untuk bisa damai Karena Masalah kecil aja kita tersulut Hanya masalah di jalan Hanya masalah dengan temen Hanya dengan masalah dengan mantan Tersulut Tapi emang susah sih kalau mantan Apalagi mantan yang tidak punya hati ya <tik> <tik> Nah kita sekarang coba baca nih ayat tentang Wallace di dalam Al-Quran ya <tik> Coba teman-teman buka surat 33 Al-Ahzab ayat 22 <tik> Surat 33 Surat 33 Al-Ahzab Ayat 22 Dan ketika orang-orang beriman Melihat pasukan-pasukan Ahzab Pasukan Ahzab itu pasukan yang eh, Berkoalisi Banyak gitu ya Kumpulan eh, Kabilah Mereka berkata Inilah yang apa yang pernah dijanjikan Allah dan Rasulnya Dan benarlah Allah dan Rasulnya Sehingga tidak hal tidaklah hal itu menambah bagi mereka kecuali iman dan kepasrahan. Ini kondisi sahabat ketika dalam keadaan tertekan. Kayak gimana kondisinya uh, uh, ceritanya? Ceritanya sahabat waktu itu lagi mengalami musim kemarau. Musim banyak panen yang gagal. Dagangan enggak laku. Sehingga sahabat-sahabat yang kaya juga miskin Apalagi yang miskin Untuk makan itu susah banget Dan di zaman itu memang benar-benar Kalau dibilang susah, benar-benar susah Gimana gambaran susahnya Sampai Nabi mengikat Batu di perutnya Ada beberapa cara Nabi menahan lapar Salah satu caranya Nabi akan Duduk dalam keadaan bersandar Gak kuat lagi menegakkan punggung Cara yang lain melipat Uh, apa tubuhnya kayak orang lagi uh, apa ruku atau sujud untuk menahan rasa lapar. Cara yang paling berat lagi kalau udah enggak ketahan lagi diikatlah batu di perut seolah-olah batu itu makanan yang masuk ke dalam perut sehingga menahan lapar. Ketika beliau ruku dan sujud kedengaran suara gesekan batu. Karena kan di dalam jubah tuh pakai batunya di perut bukan caper-caperan eh gua tuh zuhud loh lihat nih batunya banyak nih. Enggak gitu sih. Ditaruh di dalam Jubah pakai jubah sholat Begitu sujud dan ruku, kedengaran suara gesekan batu. Terus Aisyah nanya, "Ini suara apa?" Dipegang sama Aisyah, pas dilihat sama Aisyah, Aisyah nangis. Kayak gimana Nabi enggak pernah komplain, enggak pernah ngeluh padahal selapar itu. Dan beliau enggak pengen istrinya tahu kalau beliau tuh lapar banget, membuat istrinya sedih. Sehingga ditutup dengan jubah. Begitu istrinya maksain pengen cari tahu, "Ada apa sih? Rasul, udah, udah, enggak apa-apa, enggak apa-apa." Dipaksain nangis Aisyah. Ya Allah betapa dosanya saya membiarkan suami saya kelaparan kayak gini. Tapi mau masak apa? Enggak ada apa-apa di dapur. Nih, Nabi nih. Jadi benar-benar dalam kondisi lapar, haus, uh, apa? Uh, susah, enggak ada apapun. Tiba-tiba ada berita orang-orang kabilah Arab berkumpul dengan banyak kabilah pengen nyerang Kota Madinah. Dibantu sama orang-orang Yahudi yang di dekat Kota Madinah. Ini ujian yang luar biasa. Kayak di Palestina, di Gaza Dapat berita bahwa Israel akan melancarkan serangan-serangan udara dan darat Kayak dulu sekitar 2010 serangan di bulan Ramadan selama 50 hari itu Itu kan ancaman yang luar biasa Kita nonton di TV aja kayaknya jantung kita gimana gitu Gimana yang ngalamin coba Mereka tidur malam hari itu mungkin tidur terakhir buat mereka setelah itu gak akan bangun-bangun lagi Dan gak tahu juga mungkin uh, apartemen mereka yang akan runtuh Ketika tidur itu udah saling maaf-maafan, ini mungkin malam terakhir kita bareng-bareng setelah ini kita insya Allah bertemu di surga. Benar-benar ancaman yang luar biasa. Ditambah lagi di dari dalam kota, banyak orang-orang munafik ngegembosin, memprovokasi. Selalu kayak gitu kondisi kaum muslimin, dimanapun kayak gitu. Ada aja orang dalam yang memanfaatkan situasi kaum muslimin dalam dalam keadaan tegang, mereka malah merusak suasana. Ini kondisi ketika... Walamma ra'al mu'minuna al ketika mereka melihat pasukan musuh yang sangat banyak mengelilingi kota Madinah dan kalau musuh itu masuk ke dalam kota Madinah enggak akan memberikan ampun habis semuanya karena musuh-musuh itu kalau masuk suatu kota mereka akan menghancurkan rumah membakarnya merusak ladang dan mengambil harta-harta bahkan sampai anak kecil juga enggak diampuni itu kan yang terjadi di Suriah dan di Palestina sampai anak kecil juga enggak diampuni salah apa anak kecil di Kayak yang terakhir serangan di Idlib Kemarin nih Rumah bersalin diserang Memang orang bersalin salahnya apa? Memang orang bersalin mau nembak-nembakan gitu Tapi kaya gitulah sifat dari musuh Ahzab Pasukan-pasukan koalisi dari berbagai macam kabilah Kalau sekarang negara Itu kan ujian yang luar biasa nih Tapi apa yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman? Kalau lalu Hadamawa adanallah warasuluh Mereka malah bilang Ini nih yang dulu dijanjikan Allah dan Rasul. Kalau orang Surya bilang, ini ini yang disebutin di dalam hadis Nabi Bahwa nanti ketika terjadi huru-hara akhir zaman Iman adanya di Syam Iman adanya di Syam Syam itu yang mana? Suria, Yordania Palestina, sebagian kecil dari Turki, Lebanon Iman adanya di Syam, pusatnya di Suria Dan terbukti dalam kondisi kayak gitu juga Mereka masih ngafal Quran Kita kadang-kadang... Pilak dikit nggak masuk kampus nggak masuk sekolah ya. Ini dalam kondisi perang masih ngafal Quran dan kadang-kadang mereka pergi ke tempat ngafal Quran, masjidnya dihancurkan, nggak pulang lagi tuh. Yang lebih berat bukan anaknya, orang tuanya melepaskan anaknya dalam kondisi perang, pergi ke masjid untuk ngafal Quran. Di mana masjid tuh banyak banget jadi target serangan bom udara. So kan, orang tuanya luar biasa tuh perasaan mentalnya bisa melepaskan anaknya ke masjid. Saya aja ngelupasin anak ke pesantren itu nggak tega. Berapa lama tuh baru bisa dikunjungin Sebulan sekali Baba kata anak-anak Wah sebulan sekali Gak jadi deh gak usah pesantren Mending di rumah aja Gak tega gitu teh Gimana melepaskan anaknya ke masjid Yang mungkin akan diserang setiap saat Kapan aja Ini iman Kok bisa kayak gitu Apa yang menjadi menjadikan mereka Woles dalam kondisi lebih berat dari kita Nah kita Masalahnya lebih ringan Harusnya lebih woles dari mereka uh, Apa rahasia Para sahabat tadi bisa Tetap tenang dan bahkan semakin kuat imannya dan kepasrahannya kepada Allah ketika dalam kondisi-kondisi tertekan. Jadi makin ditekan makin yakin sama Allah. Makin banyak masalah makin yakin sama Allah. Makin berserah kepada Allah. Kok bisa? Kok bisa kayak gitu? Ada orang yang ketika makin banyak masalah makin ragu sama Allah. Nih Allah maunya apa sih? Gitu kan? Ketika makin banyak masalah makin kayak mempertanyakan takdir dan ketentuan Allah. Kenapa kok saya yang ngalamin ini? Kenapa saya dari dulu nggak selesai-selesai masalahnya? Kenapa? Kenapa? Kenapa justru setelah saya berhijrah malah banyak masalah? Kenapa para sahabat sebaliknya makin dikasih ujian, makin wamazadhum illa iman dan wataslima nggak bertambah kecuali iman dan kepasrahan. Jadi dikasih ujian malah makin yakin sama Allah, bukan makin ragu. Misalnya. Dia ganti nih model transaksi dagangnya Bisnisnya yang tadi mungkin Subhat atau haram Sekarang dia pakai model transaksi bisnis Yang hal-hal aja deh Yang aman-aman aja Eh gara-gara transaksi yang halal Malah banyak masalah Masih mending kalau masalahnya Cuman berkurang income-nya Ini malah ditipu orang lah Rugi segala macam Mulai mempertanyakan Ini benar gak ya saya ngambil jalan yang Syariat segala macam Kok malah makin susah nih kelihatannya Kenapa kita ketika diuji malah jadi ragu sama Allah Kenapa saya katanya Kalau misalnya saya jujur Saya akan dapat kebaikan Ini gara-gara jujur malah gak lulus Ya mungkin gak belajar tapi jujur Yang satu lagi yang gak jujur Malah nilainya bagus mungkin Misalnya gak belajar tapi dia dusta Kenapa para sahabat ketika diuji Malah makin yakin sama Allah Malah makin Pasrah kepada Allah karena mereka pegang janji Allah itu salah satu tipnya kalau kita pengen tetap waspada pas menghadapi kesulitan pegang janji Allah makin kita kuat pegang janji Allah diuji kita makin pasrah sama Allah ya Allah saya akan uh, yakin sama Engkau memegang janjimu ketika diuji ah saya berharapnya balasan dari Allah pertolongan dari Allah kayak yang pernah saya sampaikan dulu. Kalau kita dapat musibah yakinlah kepada janji Allah siapa yang membaca doa yang diajarkan Nabi nanti Allah akan gas, ngasih ganti yang lebih baik gitu kan ya Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khayran minha ya Allah beri saya pahala dalam musibah ini beri saya ganti yang lebih baik darinya Kalau kita pegang banget dengan janji Allah lewat doa ini kita ketika dapat musibah Setidaknya gak akan panik habis-habisan Gak akan putus asa Dalam menunggu pertolongan Allah Setidaknya Kalau gak bisa was-was amat Gak bisa tenang-tenang amat minimal Gak panik habis-habisan berlebihan Kalau musibahnya musibah kematian Gak bikin kita meratapi kematian Kenapa? Kita pegang janji Allah SWT Makanya kan ada cerita Seorang ayah yang diberi musibah Dengan wafat Uh, dua orang anaknya Anak laki-laki pertama meninggal Dia bilang Inna Innalillah wa inna ilahi rajun Anak laki-laki kedua meninggal Dia bilang Inna Innalillah wa inna ilahi rajun Semua ini milik Allah Allah yang memberi Allah juga yang mengambil kembali Suka-suka Allah Pasrah gitu Nerima Ridho dalam bahasa agama Bukan ikhlas ya Kalau ikhlas itu dalam bab ibadah Kalau dalam bab takdir namanya ri. Ridho Radhi itu billahi ya robba Saya ridho deh dengan ketentuan Allah itu namanya ridho Bukan yang ikhlas ya Ikhlas apaan orang enggak lagi ibadah kan Lagi ada musibah Jadi bukan yang ikhlas ya bukan Tapi yang ridho ya Kalau mau lebih tepat nih Tapi enggak apa-apa deh Pakai bahasa kita aja. Tapi kalau mau lebih tepat maknanya Yang ridho ya Sang ridho ya gitu Bukan sang ikhlas Karena ikhlas itu ibadah uh, ritual Nah dia ridho tuh Innalillah wa inna ilahi raja'un Innalillah wa inna ilahi raja'un Yang ketiga <coughs> Meninggal juga Dan dia mulai agak uh, Ragu nih Kok gini-gini amat ya Suatu malam dia bermimpi Dua anaknya itu uh, Dalam mimpi itu Ayah ini Mau jatuh ke sebuah jurang yang di bawahnya api Kayak api neraka gitu Ditarik sama Dua anaknya Cuman gak kuat Kata mereka seandainya Adik ada di sini pasti bisa narik nih bisa nyelamatin ayah. Kalau Adik ada di situ. Kenapa cuma dua yang nolong? Karena dua itu yang dia ridho, yang satu lagi enggak ridho. Akhirnya cuma dua orang yang bisa nolong dia di akhirat. Bangun dari mimpi dia sadar. Oh ternyata justru Allah pengen nolong dia di akhirat dengan musibah itu. Dan buat anaknya juga kebaikan nanti di akhirat masuk surga karena dia bilang inna wa inna ilaihi Hidup kadang kayak gitu. Ketika kita pegang janji Allah Ada sesuatu yang kita tunggu Di dalam kesulitan hidup kita Sehingga buat kita selalu punya harapan Tapi kalau kita gak pegang janji Allah Kita gak nunggu apa-apa kecuali Mengeluhkan keadaan kita dan itu bikin kita lemah Ditolak yang pertama Innalillah wa inna Ya Allah beri saya yang lebih baik darinya Namun nih ditolak lagi lebih cantik tapi nolak juga kan lebih sakit ya? Lebih cantik ditolak lebih sakit. Ah, ya Allah beri yang lebih baik lagi. Makin lama makin di puncaknya rasa sakit yang udah enggak tahan diterima. Cie. Nih happy ending nih. Ada enggak ya yang kayak gitu ya? Kalau jarang ada berarti belum mempraktikkan jurus ini nih. Kalau pengen kayak gitu coba tes deh. Cuman kalau ngetes Allah Allah tahu sih ya. Coba deh praktekin, bukan ngetes, praktekin Nanti pasti kita akan melihat hasil yang luar biasa